Ha llevat a Er Merc For no a Bas Bye. Banyu Biru kompak banget ya Padut Tim banget Membun kebersamaan yang selalu kita berikan Yang selalu kita bersembahkan Tentu saja untuk bisa kami hadirkan Di hadapan segenap Tulur-tulur PS Satif Banyu Biru Wito Taran Kawi Terima kasih Yang terbaik kesekian kalinya Yang satu ini ada Nela Karisma